Selamat sore, dulurun berita malam edisi hari ini Kamis 18 Januari 2018 dibacakan Ardiansyah. Kejakri Aceh Selatan tahan 2 tersangka kasus korupsi proyek transmigrasi. Perampok berpistol di Sumatera Utara tewas ditembak polisi. Petani cabai di PD merugi akibat buah membusuk dan tidak bisa dipanen. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 penyidik tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan Kami Sore menahan dua tersangka kasus korupsi proyek transmigrasi. Keduanya terlibat korupsi pembangunan lokasi transmigrasi Despot di Gampung Ujung Tano, Kecamatan Trumon pada Dinas Ker Trans Aceh Selatan yang bersumber dari APBN 2015. Dua tersangka yang ditahan masing-masing Rifan Maylizar, Direktur Utama PT Putra Budget, selaku kontraktor pelaksana pembangunan lokasi transmigrasi desa Ujung Tano, dan Dokteran Desam Suar selaku PNS Pemkap Aceh Selatan, yang juga pejabat pembuat komitmen. Penahanan keduanya berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh tertanggal 18 Januari 2018. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Aceh Selatan Ridwan Gaos mengatakan keduanya ditahan 20 hari ke depan di rutan kelas 2B Tapatuan. Penahanan tersangka memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur pasal 21 KUHAPI. Perbuatan tersangka diancam dengan pidana 5 tahun penjara serta dikhawatirkan para tersangka akan melarikan diri. Untuk diketahui Sudarlun, pembangunan lokasi transmigrasi despot di Gampung Ujung Tano, Kecamatan Trumon, melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Selatan 2015, dianggarkan senilai Rp4,441 miliar yang bersumber dari APBN. Sudarlun Mukle Sahbudin alias Sulis, 34 tahun, terduga perampok berpistol yang acap kali beraksi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, akhirnya tewas ditembak polisi Rabu malam kemarin. Sulis warga Jalan Setia, Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara ini awalnya ditangkap dari tempat kosnya di Jalan Major Alboin, Huta Barat, Kota Padang Sidempuan, selasa lalu. Polisi mencurigainya sebagai salah satu pelaku yang merampok rumah Andri Hendriansyah, 34 tahun, di Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, 6 Januari lalu. Wakap Polres Simalungun AKBP Hendra Ekotri Yulianto mengatakan, Dugaan keterlibatan Sulis mulai terungkap setelah polisi meringkus Darwin Samosir. Darwin merupakan rekan Sulis ketika merampok kediaman Andri. Dari Darwin diketahui polisi Sulis sedang berada di Padang Sidempuan. Tim langsung menangkap tersangka dari tempat kosnya. Belakangan tersangka mengaku pistol dan sepeda motor milik korban disembunyikan di areal hutan. Saat tersangka dibawa menunjukkan lokasi tersangka mengambil pistol dan mencoba menyerang petugas. Reaksi ini disikapi polisi dengan melepaskan tembakan ke arah dada tersangka sebanyak dua kali. Seketika tersangka rubuh dan meninggal di tempat. Sudahlun tetani cabai di Gampung Padang, Kecamatan Simpang, 3 pd mengeluh tidak bisa memanen cabai akibat buahnya membusuk secara massal. Padahal saat ini harga cabai merah cukup tinggi sekitar Rp40.000 per kilogram. Karimudin, petani di Gampung Padang, Kecamatan Simpang 3, mengatakan tanaman cabai yang terserang hama busuk telah berumur 60 hari. Busuknya buah terjadi massal yang telah berlangsung 10 hari. Saat membusuk, kondisi buah menjadi lembek dan mengkerut di bagian ujung yang berubah menjadi kuning. Petani menduga cabai terserang penyakit busuk buah atau dalam bahasa Aceh disebut penyakit tapak pali. Ia mengaku tidak mengetahui lagi mengatasi cabai yang terserang penyakit busuk buah. Berbagai merek pestisida telah digunakan namun tidak mampu membas mihama, malah cabai tetap membusuk. Garun aparat TNI Polri dari wilayah Kabupaten Bener Meriah melakukan panen kentang bersama kelompok tani dan usaha milik desa yang berada di Kampung Belang Ara, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Babin Sakoramil 11 WPS dengan Polsek Bukit beserta Babim Kam Tipmas setempat melakukan panen kentang seluas 1 hektar. Kegiatan ini sebagai langkah aparat baik TNI Polri untuk mensukseskan sua sembada pangan. Saat ini desa Blang Aram merupakan kampung binaan dari TNI Polri. Dan Ramilwih Pesam Kapten Trimo mengatakan dalam rangka mensukseskan sua sembada pangan, tidak harus dengan tanam padi, jagung dan kedelai, tetapi disesuaikan dengan kondisi daerah dan wilayah. Yang terpenting bagi petani bisa menghasilkan produk yang baik dan mempunyai pasar yang menjanjikan bila dijual. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarilun perusahaan asal negeri ginseng Korea Selatan, Pacific Bio KOLTD, menyatakan minatnya berinvestasi di Aceh Singkil dalam bidang pembangkit listrik biomasa limbah pabrik kelapa sawit. Sebagai bukti keseriusan, Direktur Pacific Bio, Jung Wung Pak menandatangani kesepakatan kerjasama investasi dengan Wakil Bupati Aceh Singkil, Sezali, Rabu sore kemarin di Singkil. Penandatanganan kerjasama disaksikan Sekda Aceh Singkil, Dr. Andes Azmi, serta pejabat terkait. Selain pembangkit listrik biomasa, pihak investor Korea juga tertarik berinvestasi di sektor perikanan dan pariwisata. Namun, untuk dalam tahap awal, difokuskan investasi pembangkit listrik biomasa. Direktur Pasifik Bioko LTD Jong Wung Park mengatakan dana untuk melakukan investasi telah tersedia. Tinggal menunggu perjanjian kesepakatan pemerintah setempat sebagai bukti kesediaan menerima investasi dari pihaknya. Selain di Singkil, pihaknya juga telah melakukan kesepakatan melakukan investasi pembangkit listrik biomasa, limbah pabrik sawit di Nagan Raya, dan kota Subus Salam. Zarlun Muara Kuala Pedada di kawasan Desa Pulo, Kecamatan Pedada Biren semakin dangkal, sehingga menyebabkan para awak bot yang hendak merapat ke pangkalan pendaratan pedada maupun yang akan melaut kesulitan. Para nelayan berharap Muara Kuala Pedada dikeruk agar bot nelayan tidak kandas. Beberapa nelayan mengatakan mereka yang hendak melaut harus menunggu air laut pasang, begitu juga yang hendak merapat ke PPI. Bila saat air laut surut, dikhawatirkan bud akan rusak atau kandas. Sejak beberapa bulan lalu, kondisi kedangkalan muara kuala pedada semakin parah. Awak bud harus memastikan kondisi mulut kuala sebelum bergerak keluar untuk mencegah bud rusak. Kedalaman mulut kuala dulunya mencapai 5 meter, saat ini hanya tertinggal 2 meter. Sementara itu, camat pedada Dr. Andes M. Hasan dan juga dan ramil pedada Kapten M. Gadi menambahkan para awak bot serba kesulitan untuk merapat ke PPI atau hendak melaut. Sedalun BNN Sumatera Utara mengungkapkan seorang warga binaan di Aceh mengotaki peredaran ganja ke Sumatera Utara dan Riau. Pelaku berinisial A merupakan narapidana di salah satu LP di Aceh. Kepala BNN Sumut Berikian Polisi Marsauli Siregar mengatakan peran penting A dalam sindikat ini terungkap setelah BNN meringkus dua kurir yang akan menjual 222 kg ganja di desa Payalombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang, Begadai, selasa malam lalu. Keduanya Wagino, 45 tahun, dan Samsu Wijaya, 63 tahun, ditangkap saat membawa satu kardus berisikan 20 bal ganja. Marsauli mengatakan ganja ini disita dari sepeda motor yang dikendarai Samsu Wijaya, sementara Wagino mengendarai sepeda motor lain dan melaju persis di samping Samsu. Keduanya sedang menuju sebuah gudang yang sudah disewa sebagai tempat penyimpanan ganja. Dalam penggeledahan di rumah Syamsu, petugas kembali menemukan ganja 202 kg. Sebagian besar ganja ini masih berada di dalam goni, sedangkan diantaranya telah dikemas dalam bungkusan yang disimpan di kardus. Rencananya ganja itu akan dikirim ke Balam Riau. Dari pemeriksaan diketahui jika tersangka merupakan jaringan A narapidana di LPAC.